وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ أَجْمَعِينَ حَبِيبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَآلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِينَ Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan 'ilma warzuqni fahma Subhanaka la illa ma 'allamtana Innaka antal 'alimul hakim Amin Alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian hari ini Senin tanggal 8 Safar 1428 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2007. Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia untuk melakukan kegiatan yang mulia. Bapak-bapak dan Bapak, Ibu sekalian, Sesungguhnya saya ini suka atau sering kali bingung kalau diminta mengajar tasawuf. Mengapa bingung? Karena sebagian besar tasawuf itu 95% lebih Itu adalah ilmu rasa Zauq Yang sebenarnya Orang ketika memasuki Atau mensuluki Mensuluki itu menapaki Jalan menuju Allah Dia harus berjalan sendirian Gak bisa rame-rame kayak gini sebab ini perjalanan batin yang punya lorong sendiri-sendiri Jadi Hanya sedikit sebenarnya Yang disebut ilmu tasawuf Yang sejatinya bisa diajarkan Dan dipelajari Oleh karena itu saya berada di depan bapak-bapak, ibu-ibu Itu tak lebih hanya menjadi pengantar Memberi Apa ya? Muqaddimahnya Memberi initial guidance yang selanjutnya nanti Bapak-bapak, ibu-ibu yang akan terjun langsung Namun tak urung Segala satu harus ada ilmunya Apalagi memasuki Rimbaraya Ilmu batini Tasofi ya. Ya, Kalau tidak diberi Bekal ilmu yang Mencukupi maka dengan mudah nanti orang masuk kepada mistisisme keliru. Nanti masuk kepada klenik. istilah orang Jawa klenik. Duka bahasa sunana naonnya klenik itu nya. Ya. Ya. Nanti di situ akan ada kecohan-kecohan, tipuan-tipuan, jebakan-jebakan, ya, dari makhluk yang bernama jin Yang sebagian dari jin ini adalah agen setan. Kan ada di surat Anas ya, min jinnati. Jadi setan itu karena begitu halusnya setan al waswas. -was, Bapak-bapak, ibu-ibu, waswasnya nama setannya. Bukan nama, bukan sebutan perasaannya ya. Cuma kita sering salah, sering mengatakan, "Jeng, aku merasa waswas." Ya. -was. Setan dong ya. Waswas -was itu setannya. Tapi perasaannya yang dibisikan oleh si waswas -was ini, al-khannas. Al itu yang suka menyelinap itu disebutnya waswasah ya, atau wiswas. Jadi yang benar, jeng aku merasa wiswas. Kau wiswas bu? Pada wiwis? <laughs> Jarang terdengar itu ya. Seringkali kita mengatakan waswas. Waswas -was itu sehatnya, hati-hati. Nah, waswas -was itu begitu halus, jisim yang sangat halus. Bahkan jin pun tidak bisa melihat Kalau jin bisa melihat setan Dia tanya setan was-was Mana ada jin kafir Jadi jin seperti hanya manusia Tidak bisa melihat setan Begitu halusnya Maka dia tidak bisa Menggoda Secara langsung Dia perlu agen-agen agen-agennya itu yang disebutkan di surat terakhir bahkan ayat terakhir dalam Al-Qur'an min al-jinati wanas kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu bahasa Arab sedikit min di sini min bayaniyah ya. berupa jin dan manusia ya. Jadi kalau ada manusia nih ya yang selalu mengajak kita kepada kejahatan. Menggoda kita. Ya, memprovokasi kita. Menjebak kita. Ya, kemudian kita pun ikut dalam dosa kolektif. Babarengan we lah ngarahese di etanana aja. Ngarahese diselidikina. Maka itu adalah agen-agen setan. Ya, begitu juga jin ya, yang mau-maunya disuruh oleh dukun kemudian mengirim santet, mengirim pelet, mengirim teluh dan sebagainya. Ya, karena salah satu kemampuan jin itu bisa merubah materi menjadi energi, energi kembali menjadi materi. Ya. Paku-paku yang sudah berkarat Silihat, silihat segala macam ya. Itu bisa dienergikan, dienergize oleh mereka. Kemudian dikirim ke, putu, ke tubuh lawan. Kalau lawan itu ada celah, masuk ke situ. Kemudian di dalam perutnya dirubah lagi menjadi materi. Ya. Ah, ini jin yang merupakan anak buah dari waswas. Harganya -was. waswas. Termasuk jin yang suka menipu. Ya, jin yang suka menipu. Korbannya adalah santri-santri tasawuf yang tidak punya bekal ilmu yang cukup dan terjebak dalam tasawuf gadungan. tasawuf Sehingga merasa bertemu dengan Syekh Fulan bin Fulan al-Fulani, merasa bertemu dengan Nabiullah Anu, bahkan ada yang merasa bertemu dengan Malaikat Jibril. eta teh pagawayan jurig ngaran ajin kalau tahu ilmunya mudah sekali mengenyahkan itu sebenarnya ya Teknisnya, ya nah oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu ketika saya diminta untuk mengajar tasawuf apanya yang saya ajarkan oleh karena itu saya memulai dari ilmu kita kokohkan ilmu Sebelum masuk ke Tasawuf. Yang merupakan filial dari syariah. Eh maaf. Filial dari ahlakiyah. Kemudian turun ke ihsan. Dan menjadi Tasawuf. Perkuat dulu dua sebelumnya itu. Yaitu akidah. Dan syariah. Iman. Dan islam. Ya tauhid dan fikih. Kemarin saya sudah sampai kepada satu pernyataan bahwa iman, Islam, ihsan ini adalah nikmat yang sangat utama. Yang seyogianya dipelihara oleh kita dengan upaya yang mati-matian. Jangan sampai ketiga nikmat itu hilang dari diri kita iman, Islam dan ihsan. Salah satu upaya utama untuk mempertahankan nikmat tersebut apalagi kalau bukan dengan ilmu. Jadi wayahna Bapak-bapak dan Ibu, Ibu kita masuk ke tataran ilmu. denah atau bagan yang kemarin masih dipakai ya. Jangan sampai hilang itu. Wayahna Wayahna itu istilah Sunda Bapak-bapak yang datang dari Jawa Atau ibu-ibu yang datang dari Tapanuli Mungkin kurang mengerti ya Wayahna itu apa ya Wayahna kita harus Belajar ilmu Harus tolak ilmu Ilmu yang sangat-sangat mendasar sekali Yaitu ilmu Tauhid Ilmu Tauhid kemudian didukung dengan Tafsir Hadis. Tafsir untuk membuka Al-Quran. Sebab Tauhid yang benar itu yang diambil diserap dari dua sumber Al-Quran dan Hadis. Jadi wayahna kita harus belajar tiga ilmu itu, ilmu Tauhid. Ilmu Tafsir dan ilmu hadis Kemudian melangkah kepada ilmu fikih Kita wajib belajar fikih Diimbangi dengan Logika berfikir dalam fikih Sehingga kita memahami Jalan berfikir para A'imah, para imam Apalagi imam Ashabul madzhab. Pemilik-pemilik madhab Pelahir-pelahir madhab Kita harus belajar utarikh ya, Kemana-mana saya sering mengatakan kepada orang-orang Kepada santri-santri saya Pelajari yang tujuh ini Setelah belajar yang tujuh sok mau belajar ilmu apa saja boleh yeah. Yaitu tauhid, Tafsir Hadis Fikih Usul fikih Siroh dan tarikh Harusnya kita dari kecil dididik seperti itu Seperti halnya dulu leluhur kita Salafus soleh Usia-usia lulus SMA Itu sama setara dengan Kiai sekarang ilmunya Yaitu sudah menguasai tujuh materi dasar ini Mau saya sebutkan ulang Tapi harus berurutan ya Tauhid Tafsir Hadis Fikih Usul fikih Sirah dan Tarih Setelah belajar ilmu itu silakan belajar apa saja Telas Termasuk belajar telematika Supaya menjadi ahli komunikasi yang canggih Telkom Nah, dengan dimodali ilmu seperti ini Insya Allah ketika memasuki tasawuf Tidak gamang lagi dan terbinding Oleh karena itu, bapak-bapak ibu-ibu ya, Di dalam kitab Minhajul Abidid Karya terakhir Imam al ghazali yang ditujukan bagi kita-kita Pesuluk-pesuluk awam ini Kitabnya mudah sekali dibaca Itu Tanjakan pertama Beliau mengibaratkan Jalan menuju Allah itu lewat Tanjakan-tanjakan utama Sebanyak tujuh tanjakan ya Tanjakan utama itu adalah tanjakan ilmu ya. Perlu Usa upaya yang sangat kuat Untuk menguasai tanjakan ini Dan Bagaimana taufik Allah Ada yang bertahun-tahun Sampai sekarang saya masih terus saja Berkutat di tanjakan ilmu Ada yang dengan izin Allah Tiba-tiba saja bisa ma'rifat ya, Sehari dua hari bisa ma'rifat tanjakan ilmu terlampaui masuk kepada tanjakan berikutnya yaitu taubat ya yeah. nah kita kembali kepada ini ya yeah. jadi di tataran ilmu ini maka ada tauhid ada fikih ada tasawuf iman islam ihsan di atasnya itu difilialkan menjadi tauhid fikih dan tasawuf Kemudian melangkah kepada implementasinya Kepada pelaksanaannya dalam hidup ini Maka ketika kita telah menguasai ilmu tauhid Tapi saya tidak berpretensi mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu Menjadi ahli-ahli ilmu Ulama cukup memiliki modal Menguasai dasarnya memiliki modal yang memadai dalam ketauhidan Maka implementasinya adalah apa firkah yang kita pilih. Firkah itu aliran dalam ketauhidan, keakidian. Kemudian di dalam fikih, setelah kita memiliki ilmu fikih yang memadai, maka implementasinya adalah apa madhab yang kita anut, yang kita jalani. Untuk ibadah kita Madhab itu nyaris satu keharusan Bapak-bapak dan ibu-ibu Kadang-kadang saya geli Kalau ada orang yang alergi Dengan istilah madhab Kemudian Dengan Mohon maaf Dengan ketololannya mengatakan Saya anti madhab Saya tidak bermadhab Bapak tidak bermadhab, ibu tidak bermadhab. Bagaimana sholatnya? Sholatnya seperti ini. Puasanya seperti apa? Seperti ini. Hajinya seperti ini. Itulah madhab bapak. Itulah madhab ibu. Tapi madhabnya seperti apa ya? ya. Ketika seseorang mengatakan non-madhab, berarti dia sudah berpretensi menjadi seorang pendiri madhab. Nah, madhab itu tren dalam beribadah. Jadi mau tidak mau implementasi dari kefikihan kita, dari keilmuan fikih kita, yaitu kita dipertanyakan lantas kita mengambil, menjalankan madhab apa? Dan implementasi dari ilmu tasawuf kita, maka kita akan menghadapi satu pertanyaan. Lantas apa Toriko Yang kita tempuh ya. Jadilah di bawahnya ini adalah Firko Madhab dan Toriko Bapak-bapak ya. dan ibu-ibu ya. Para Sesepuh kita Salafus soleh ya. Kemudian menggariskan ini awalnya ketika umat islam menghadapi serangan kultural, serangan filosofis dari budaya asing yaitu Yunani. Maka salafus soleh melindungi umat ini yaitu dengan memberi satu arahan. Yang beliau istikharahkan, beliau pilihkan bagi kita sebagai satu kawasan yang aman Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah Maka firqah yang dipilihkan oleh salafus soleh Dalam aqaid Adalah firqah al ash'ari wal maturidi yang dilahirkan oleh dua orang imam ilmu akidah yaitu Imam Syekh Hasan al ashari dan Al-Imam Syekh Hasan Al-Maturidi. Jangan khawatir Bapak-bapak dan Ibu, Ibu, sebenarnya sejak kecil kita sudah dididik seperti ini. Ada sifat 20 ya. dan seterusnya. Kemudian di dalam tataran kefikihan yang implementasinya adalah apa madhab yang kita anut, maka Salafus Sunnah memilihkan kepada kita empat madhab yang urut urutan historisnya adalah Al Imam Abu Hanifah dengan madhabnya Al Hanafi. Kemudian murid beliau yaitu Al-Imam Malik Dengan madhabnya Al-Maliki Dan murid Imam Malik yaitu Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Dengan madhabnya As-Syafi'i Dan murid As-Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal Dengan madhabnya Al-Hanbali Walaupun saat itu Apalagi di abad ke-2 Hijriah. Ada ratusan madhab. Semuanya bagus-bagus. Ada al auzai ada al-sawri, ada al-zahiri. Semua bagus. Saya melihat semua madhab yang dilahirkan oleh dunia Islam. Dunia fikih Islam. Itu semua bagus. Ada ratusan jumlah. Semua benar Walaupun benarnya benar yang relatif Sebab benar mutlak mah hanya di tangan Allah Ya Dalam Islam ada kaedah Rau'yul mujtahidi Hukmun syar'iyun Pendapat seorang mustahik apapun hasil istihadnya adalah merupakan hukum syarak yang resmi di mata Allah. Fi hakihi tapi berlaku di pihaknya. Wa fi haki manitabahu dan di pihak orang yang mengikuti jejak sang mustahik itu tersebut awman kalladahu atau yang bertaklid bertaklid itu tuturut munding. Ikut tanpa tahu dalil. Tidak masalah. Itu untuk kita yang awam-awam ini. Nah, pendapat setiap mujtahid itu adalah hukum syara yang resmi. Tidak ada salahnya. Semua benar. Tapi berlakunya di pihak masing-masing. Ya, Salafus Saleh dalam memberi batasan wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Menetapkan empat madhab Dan untuk Asia Tenggara Dulu disebutnya Tanah Jawa Atau Tanah Melayu Beliau-beliau ini memilihkan madhab Asyafi'i as Dan itu sudah berlangsung delapan ratusan tahun Satu kemapanan yang luar biasa Dan kemapanan ini tidak disukai oleh musuh-musuh Islam. Karena itu mereka mencoba menggoyang. Memasuki abad 20 ini digoyang. Ya. Bayangkan 800 tahun umat Islam di bumi Indonesia dan sekitarnya. Di tanah Melayu, di tanah Jawa ini. 800 tahunan ada dalam ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan dalam satu madhab. Madhab Asyafi'i Bahkan para awliya Yang datang dari Gujarat Misalnya Atau yang datang dari Turki Menyebarkan dakwah Islam Ke bumi Melayu ini Ke tanah Melayu ini Dulu belum ada nama Indonesia Di sananya mereka itu Madhabnya Hanafi Saya tahu ada guru-guru saya Yang madhabnya Hanafi Bahkan ada yang datang dari Maghrib Ya bisa kita kenal dari namanya Sheikh Fulan bin Fulan al Maghribi. Itu pasti madhabnya Maliki, tapi datang ke bumi Indonesia merubah madhabnya Syafi'i. Ya. Kemudian memasuki implementasi dari ketasawufan, yaitu torikoh apa? yang Anda pilih maka salafus saleh menyodorkan kepada kita ya pilihan tarekat yang begitu banyak tarekat-tarekat yang lahir dari pemikiran tasawuf dua orang syekh tasawuf yaitu Syekh Junayd al-Baghdadi dan Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali yang kemudian tarekat-tarekat itu Disebut sebagai tarekat Mu'tabaroh Tarekat yang dijadikan patokan Diakui di kalangan Ahlus sunnah wal jamaah Enampuluhan tarekat Panjang kalau saya sebutkan namanya Diantaranya Naqsyabandiyah Khalidiyah, Qadiriyah, Rifaiyah Samaniyah, Tijaniyah, Sanusiyah Cistiyah Banyak Silakan, kalau untuk tarekat ini silakan pilih mana yang paling sesuai dengan warna jiwa kita. Ya. Namun hendaknya Bapak-Bapak dan ibu-ibu, ya, kedisiplinan mengikuti manhaj ahlu sunnah wal jamaah ini mutlak sangat diperlukan. Keluar dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah ini saya tidak bisa jamin keselamatannya. Dan sayangnya ini mulai dirobek. Mulai diganggu. Mulai ada orang-orang yang indisipliner. Keluar dari manhaj seperti ini. Di dalam dunia aqaid. Banyak orang-orang yang mulai menggoyang. Di dunia kemadhaban. Kefikiran. Banyak orang yang berpretensi. Membikin teorema baru kefikiran. Paradigma baru. Kemudian melahirkan istihan-istihah semu. Dan di dunia ketasaufan. Ya, muncul tasauh tasauf gadungan. Ya, yang itu tadi. Akhirnya menjurus kepada keleni. Kepada perdukunan. Kepada keterkecohan rasanya dia sudah mencapai satu makom tersendiri padahal terperosok diperosokkan oleh syaiton. No min zalik. Ya. Nah seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kami minta agar bekal dari saya ini kalau bisa jangan hilang ya. Dan kalau bisa jangan menyimpang dari manhaj ini Bapak-bapak dan ibu sekalian Sebagaimana tadi saya jelaskan Bahwa ketika saya diminta untuk Mengajarkan Kajian tasawuf ini yeah. Saya Dirayunya mau berbulan-bulan oleh padase ya tapi saya pikir saya harus beri apa? Karena itu tadi seperti yang saya katakan Bahawa ilmu tasawuf itu lebih banyak ilmu rasa, ilmu pengalaman batin Saya hanya memberikan kunci-kuncinya saja Kemudian selanjutnya anda yang akan menjalaninya. Masing-masing orang beda pengalamannya. Masing-masing orang mengambil tarekat yang berbeda-beda. Berbeda 60an tarekat itu, dan masing-masing tarekat penganut-penganutnya memiliki pengalaman atau mengalami menjalani pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Subhanallah. Jadi benar seperti yang dikatakan oleh Sheikh Fatah Abu Ali Fatah, salah seorang guru kami, seorang Sheikh dari Texas. Jangan heran ada Sheikh dari Texas. Biasanya dari Texas teh koboy ya. Ini mas Sheikh. Saya berbahagia dipertemukan oleh beliau. Dipertemukan oleh Allah dengan beliau Saya berbahagia sekali Entah lewat Keunikan Taufik Allah Seperti apa saya Tidak bisa begitu Memahami ya. Tapi tiba-tiba saja saya bisa bertemu Dengan beliau ya. Dan Tidak jauh rumahnya Sekarang beliau Bermukim di Jakarta di bilangan cinere Dari Bogor ke cinere itu dekat Bisa ambil jalan parung Setelah parung Sawangan Ambil kiri Masuk ke jalan limau Nanti sampai ke cinere Saya tidak tidak berhasrat untuk mengetahui nama asli beliau takut soal adab. Jadi yang saya tahu nama beliau adalah Abu Ali Fatah. Yang kemudian beliau membawa anak istri, cucu, murid satu komunitas tersendiri di Boyong, ya. Di Amerika saja mereka berpindah-pindah. Dari Texas kemudian ke Arizona kemudian ke Nevada kemudian ke mana. Kemudian keluar Amerika yaitu ke Puerto Rico. Kemudian di situ kabarnya beliau istihoroh dan mendapat jawaban bahawa beliau harus ke Indonesia. Ya. Yeah. Ya. Jadi beliau pindah ke Indonesia tahun 1999. Ya, padahal tahun-tahun itu Indonesia sedang di travel ban, ya, travel warning. Lebih dari travel warning apa itu? Travel ban, ya. Amerika itu melarang warganya pergi ke Indonesia, karena negara kita sedang carut marut. Kalaupun maksa pergi, at your own risk. Resiko tanggung sendiri, tapi saya fatah dengan boyongan keluarganya malah pindah ke Indonesia. Ya. Di Indonesia belakangan saya tahu akhirnya beliau bertemu dengan seorang kiai yang kalau lihat penampilannya bukan kiai karena ini kiai ini mantan arsitek. Kemudian memilih tinggal di lereng Gunung Salak. Tapi akhirnya beberapa hari yang lalu Tanggal Malam 9 Muharram Saya bertemu dengan dia Akhirnya saya tahu ini seorang sheikh Cangkang mah Seorang arsitek Cangkangnya Kemudian orang menyebutnya sebagai pecinta alam Ada lagi yang menyebutkan sebagai penjaga hutan Terserah Ya, Tapi saya tahu ini seorang sheikh Nah tahun 99 itu Syekh Abu Ali Fatah bertemu dengan beliau, sujud di halaman vilanya. di lereng Gunung Sarak itu, menyatakan kegembiraan yang luar biasa. Kemudian dari situ Syekh Abu Ali Fatah ke Makassar dengan rombongannya ini ya. Beliau seorang mursid, tapi saya tidak diizinkan untuk berbayat diri dengan tarikat beliau. Ya. Tarekat yang beliau mursidi itu Adalah tarekat cistiyah ya. Di samping tarekat cistiyah Beliau juga menjalani tiga tarekat lainnya Yaitu kholidiyah, khodiriyah, dan syadiliyah Jadi empat tarekat Empat tarekat, tiga diamalkan secara biasa Satu di mursidi ya. Tapi walaupun saya sebagai muridnya Saya tidak diizinkan oleh beliau untuk berbayat Tarekat cistiyah saya paham, berarti dia tidak cocok dengan warna jiwa saya. Begitulah seorang sheikh sejati. Ya, sheikh itu bukan supir angkot, penumpang mana saja, ayo masuk, masih kosong, masih kosong. Yang penting penuh, bisa ngejar setoran. Tidak, seorang mursyid yang bertanggungjawab ketika ada seseorang seorang indibayat, dan ternyata warna jiwa orang ini tidak cocok dengan tarekat yang ia irsyatkan, tidak akan diterima tapi sebaliknya beliau memberi arahan kamu baiknya ke Syekh Anu saja deh ya ambil misalnya Syadziliyah ya atau ambil misalnya Naksabandiah di Syekh Anu mursidnya Anu ya tapi alhamdulillah hubungan guru dan murid tetap terjalin ya saya sering meminta nasihat kepada beliau tentang dunia tasawuf tentang perkembangan batin khususnya lewat anaknya anaknya yang juga sudah mencapai makam yang sangat tinggi hafal Quran ya seorang pemuda masih di bawah 30 tahun umurnya yaitu Mustafa Kumail namanya Mustafa Kumail saya bersahabat sekali malah menganggap sebagai saudara ya Mustafa Kumail ini berkulit putih ya, maklum ayahnya tadi orang Texas ya, saya boleh Fatah. Dan ibunya orang Swedia. Jadi berkulit putih. Ya. Saya sering difoto bersama oleh murid-murid saya. Tapi saya sering bergurau pada murid-murid saya. Ini ada dua Mustafa ini. Ini Mustafa Kumail, yang ini Mustafa Kumal. Ya. Nah, Syaikh Abu Ali Fatah ini salah satu ciri khasnya, kalau dia menjalankan suluk tarekat cistia, itu wiridnya dengan musik. Ya. Jadi ada satu satu tipikal dunia tasawuf yang menggunakan musik sebagai alat penghantar jiwa sampai kepada taraf fana. Sebenarnya ini sudah dilakukan seribu tahun yang lalu, lebih, oleh Sheikh Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Beliau menggunakan musik untuk menghantar jiwa kepada suluk tasawuf. Menapaki jenjang-jenjang di suluk tasawuf dengan musik. Kemudian musik ini dibakukan, direkam, dicatat. Akhirnya orang mengenal sebagai kelompok musik debu Yang sudah melahirkan tiga album ya. Lirik-liriknya itu semuanya ma'rifat Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu memang pecinta musik Tidak ada salahnya Kalau saya sarankan untuk Memahami tasawuf dari lagu-lagunya debu Silahkan saja Bukan promosi ini Memang satu keharusan hanya bagi yang tidak Atau apresiasi musiknya masih Pas-pasan, masih rendah Barangkali harus mendengarkan 20 kali Lagu-lagu beliau Untuk bisa memahami ya. Tapi kalau sudah paham Setiap lagu itu mengajarkan makrifat tersendiri kepada kita Nah kembali tadi kepada Pengalaman tasawuf yang mandiri sifatnya individual Maka salah satu lagu Salah satu syair Abu Ali Fatah, Sya Abu Ali Fatah yang dinyanyikan oleh anaknya, ya, yaitu Ustaz Musafa Kumel ini, ya, dalam iramarep, apa kata beliau? Ya, aku tahu dalam bahasa Inggris ya. ya sayang saya tidak bawa syairnya, tidak bawa liriknya. Aku tahu Aku harus melayari laut ini Sendirian Dan aku harus meninggalkan Anak istriku di belakang ya. Sebab berlayar ini harus sendirian ya. Jadi wayah nak Bapak-bapak, ibu-ibu tak ya, Tekeng keeng Tidak boleh Keeng apa sih bahasa Melayunya ya Tidak boleh bahasa takut Ngeri Wayahna yang masuk tasawuf Harus berani berjalan sendiri Walaupun sebelumnya sudah dilepas Busur oleh seorang sheikh Dilepas busur Ya Dari busur yang digenggam oleh seorang sheikh Dilepas Melesat anak panah yaitu diri kita sendiri Ke arah yang Allah maukan Tawajahaitu syi'ita Fa'innaka mansurun wa'anatil wajh lil hayyil meluncurlah engkau ke mana yang engkau mau ikuti alur hatimu yang sudah dibimbing oleh akidah syariah dan tasawufiyah meluncurlah ke arah yang Allah mau siru biiznillah siru bibarokatillah Tawajjahaitu syikta fa innaka mansurun Mengarahlah ke mana yang kau mau, engkau dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ya. Kalau sudah begini saya mau apa? Ya. Taruhlah saya berpretensi sebagai guru guru Anda. Kalau sudah begini saya hanya bengong saja melihat wah, kemana sih bapak ini ditembakkan oleh Allah? cara itu. Nanti Bapak Ibu secara individual akan menemukan pengalaman-pengalaman sendiri yang belum tentu sama dengan kawan-kawan yang lain. Itulah. Selamat berjalan. Waktunya juga sudah habis. Ya, 40 menit sudah berlalu. Ya, sekarang sisa waktu saya kembalikan kepada jemaah. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Silakan Kita mulai dari ibu-ibu Ibu-ibu ada pertanyaan Ibu-ibu sudah pada pinter, alhamdulillah. Ya. Dari bapak-bapak ada hal yang ditanyakan? Ya. Utamanya seputar ini. Ya. E, nanti bapak-bapak dan ibu, ibu insyaallah mulai minggu depan kita membahas buku Minhajul Abidin. Ya. Ini asalnya kitab tipis setebal mungkin 60-an halaman ya. Inilah karya terakhir dari Imam Al-Ghazali. Isinya adalah intisari tasawuf yang dibahasakan dengan sangat mudah oleh beliau, ya. Dan alhamdulillah kemudian di Indonesia ini menjadi di pesantren-pesantren, ya. Menjadi kitab baku Berbarangan dengan kitab tafsir jalan dalam tafsir matan arba'in dalam hadis, ya, safin najah dalam fikih, ya, kitab-kitab yang sudah menjadi kerumah koneng lecaknya, ku santri teh sok dipakai sare, sok dibawa sare, ya, ketiduran santri di situ, ya, jadi. Sudah lecek itu kitab ya Jadi sudah betul-betul lumrah Di dunia pesantren Namun ya tetap saja Kita kesulitan untuk memahaminya ya Alhamdulillah Kemudian kitab ini diterjemahkan Dengan bahasa Rasa bahasa Indonesia Bahkan awalnya bahasa Sunda ya Oleh uh, Mama Kiai Haji Abdullah Bin Nuh Ya di Indonesia ini dalam khazanah kepustakaan Indonesia sudah ada lima orang yang menerjemahkan Mihajul Abidin, di antaranya seorang kolumnis tenar, Mahbub Junaidi. Tapi entah kenapa yang orang kejar itu Abdullah Binu. Itu karena beliau menerjemahkannya secara luas. Beliau tarik dulu rasa bahasanya Imam Al Ghazali, kemudian ditransfer. Kepada rasa bahasa Indonesia Seni menterjemah itu bukan mengatihkan Kata demi kata Seni menterjemah itu adalah Memindahkan zauh Zauh bahasa Arab Ditransfer kepada zauh atau rasa bahasa Indonesia Atau Sunda misalnya Bapak-bapak tidak -bapak, ada pertanyaan? Silahkan Ada dua orang bertanya Bagaimana nih Pak? Yesus? Masa ada waktu ya Eh, kita dahulukan yang soal pertama ini, pak ya, silakan. Satu pertanyaan langsung saya jawab, pak ya. Insya Allah masih ada waktu. Silakan, Bapak Terima kasih. Yeah. Uh, setahu saya buku usul fikih yang mudah dipahami itu adalah karangan Sheikh Wahbah Az Zuhaili. Setahu saya ini ya. Tapi sayang bahasa Arab. Ya. Yeah. Namun ada kabar gembira. Ya. Yeah. Ada seorang dosen yang sangat cerdas. Ya. Yeah. Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namanya Doktor Satria di UIN. Dulu IAIN ya. Ini beliau ulama di Yordan, di, di Suria. Jadi kakak kelas saya ini. Beliau ini kakak kelas saya tapi saya tidak sempat bertemu. Kemudian di Mekah. ya. Kembali ke UIN mengajar usul fikih. Dan beliau mengarang satu buku usul fikih dalam bahasa Indonesia. Saya lihat itu buku yang sangat gamblang, jelas. Ya, mudah-mudahan saya tidak lupa minggu depan saya bawakan contoh buku itu ya. ya. Sayang beliau sudah meninggal, ya kurang lebih dua tahunan yang lalu. Saya kenal dengan ibu satrianya, ya usianya sudah enam puluhan lebih. Dan anaknya yang jadi dosen lagi di UIN, ya. Jadi ini memang keluarga ilmuwan ini, keluarga ulama. Alhamdulillah, ya. Rumah beliau di komplek dosen UIN di seberang kampus UIN. Insyaallah bila saya tidak lupa, Bismillahirrahmanirrahim. Merman tidak lupa, ya. Minggu depan saya bawakan itu ya. Contohnya, barangkali nanti bapak-bapak bisa mencari sendiri di toko-toko buku. Kalau kesulitan nanti saya langsung kontak ke Ibu Satria. Terima kasih, Pak. Bapak berikutnya. Waalaikumsalam. biasa ya mengapa pengalaman tasawuf berbeda-beda ya, pertama tarekatnya saja banyak sebenarnya tori itu banyak ribuan kalau dalam dunia akhoid firkoh puluhan kalau dalam dunia fikih madhab ratusan maka dalam dunia tasawuf tarekat itu ribuan ya Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan Torikot itu Banyaknya sebanyak bilangan Nafas makhluk Allah Subhanallah ya. Tapi yang dipilihkan di Ahlusan Allah Jamaah Yang Muqtabar tadi Pak ya. Nah tarekatnya saja Berbeda-beda Kemudian masing-masing individu Itu adalah Masing-masing manusia ini Itu adalah individu yang Berbeda-beda sidik jari berbeda. Ya, susun saraf urat-uratnya berbeda. Telapak tangan berbeda. Ya. Gurat mata sekarang kan ada ya biometri yang bisa memantau ini sidik apa ini? Sidik mata ya. Itu lebih berbeda lagi. Itu baru fisik. Pengalaman pribadi ya. Bapaknya orang Sunda, ibunya orang janda. Eh, ibunya orang Jawa, anaknya janda, kayak saya. Itu berbeda pengalamannya dengan yang bapaknya orang Madura, ibunya orang Bali misalnya. Ya. Yang kasihan kalau bapaknya Batak, ibunya Gorontalo anaknya Batagor, ya, Batagorontalo. <laughs> lahir di mana, ya, saya yang lahir di Betawi, di Jakarta, itu tentu memiliki pengalaman yang berbeda dengan mereka yang lahir di Garut, yang lahir di Bali, yang lahir di Texas, ya, yang lahir di pedalaman Aborigin. Ya, jadi masing-masing orang berbeda, Pak. Kemudian Allah pun memberi pengalaman yang berbeda-beda. Ini menunjukkan kemahaluasan Allah. Ya. Iktisafnya nanti berbeda-beda, Pak. Iktisaf. Awal kasafnya berbeda-beda. Awal naik makomnya berbeda-beda. Saya tidak bisa Menceritakan ini satu persatu Karena kembali kepada pengalaman Masing-masing individu Saya jamin Walaupun satu tarekat Misalnya Pak Hasan Satu tarekat dengan Pak Ahmad Sama-sama menjalankan satilya Saya jamin pengalaman batinnya Pasti berbeda Karena Pak Hasan Misalnya lahir di mana Tahun berapa Ya berbeda dengan pahasan bapak-bapak yang dulu mengalami peristiwa G30SPKI tentu memiliki pengalaman yang berbeda dengan anak-anak muda sekarang yang tidak tahu apa itu komunisme gitu. ya kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa saya lupa mengenai apa tadi Oh ya. Yeah. Salah satu pilar dari keyakinan kita pada Allah adalah pasrah. Pasrah kalau kata orang Sunda sadrah. Kalau kata orang Jawa nyerah. Ya. Yeah. Kodo dan kodar itu adalah program yang sedang kita jalani. Program yang sangat agung, sangat mendasar. Sebenarnya ini pembahasan yang panjang, Pak. ya. Ingatkan saya, suatu waktu saya akan membahas tentang kodo dan kodar. Penting, sangat penting sekali. Salah satu pilar tasawuf itu adalah pasrah pada kodo dan kodar. Tapi bagaimana kita bisa pasrah pada kodan kodar kalau kita tidak memahami hakikatnya. Ya. Jadi kita pahunduh hakikat kodan dan ya. kodar. Nanti kita akan menyodok ke belakang menukik lebih dalam lagi yaitu pada realita penciptaan. Apa sebenarnya dunia ini? Ya. Tapi boleh juga bapak-bapak memulai saya beri tugas ya. Kalau ingin membahas ke arah sana. Mohon pelajari salah satu karya dari Sheikh Harun Yahya. Saya menyebut beliau Sheikh. Saya tidak berani menyebut tanpa Sheikh. Sheikh Harun Yahya dari Turki. Yaitu salah satu karyanya. Bisa dibaca dari buku atau bisa ditonton dari VCD. Yang berjudul Rahasia di Balik Materi. Inilah gerbang menuju kepada... Pemahaman tasawuf Pemahaman alam gaib, pemahaman batin Dan juga pemahaman kodo dan kodar Ya Yang belum punya VCD-nya pinjam aja deh sama temen Nebeng Ya, Judulnya apa tadi? Rahasia Di balik materi The secret beyond matters Ya Itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu Yang condongnya kepada dunia Science. Sains yeah. Nah Bapak-bapak uh, dan ibu-ibu Ya yeah. Ada juga pembahasan lain Yang membuat kita memahami ini Lebih memahami Kodok dan kodar Program realita yang kita jalan dalam hidup ini Dimensi ruang dan waktu Ya yeah itu pembahasan tentang alam jin, ya. pembahasan tentang alam jin, ya dalam dalam audiens audiens tertentu, ya dalam dalam majlis majlis tertentu, saya sering mengajak jamaah untuk mari kita belajar alam jin, ya. tapi kadang-kadang saya sering dicurigai, ya, disalahfahami. wah ustad mau ngajarin dunia. ya gaib nih ya dukun kaleme mistisisme. padahal tidak ya dengan memahami alam jin yang kita pahami dari surat jin ayat-ayat dari surah al-aqaf al-falak an-nas ya itu kita akan bisa memahami alam kita satu waktu kita harus bisa harus mau belajar alam jin Bukan untuk menjadi dukun bukan Justru dukun itu adalah Tipikal manusia yang gagal memahami Alam jin Sehingga ditambah dengan Nafsu eksploitatifnya Sehingga terjungus kepada dunia sihir Saya paham sihir pak Bu. Saya paham sihir Tapi alangkah bodohnya Kalau saya mengexploit Potensi sihir dan itu berarti kegagalan memahami alam jin. Ya. Dalam rangkaian pengajaran pengajian saya di berbagai majlis, saya sedang mengajak jamaah, yuk kita belajar jin. ya? Di situ biasanya muncul celetukan, wah Ustaz mau ngajarin apa nih ke kita. Padahal tidak, saya sedang mengajak jamaah untuk memahami hakikat halukullah, penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Baik terhadap dunia manusia maupun dunia jin. Kita berkaca dari dunia jin. Tentang dunia kita. Contoh kecilnya bapak-bapak dan ibu kalau masih ada waktu ini ya. Mengapa kita tidak bisa menembus tembok kita? Kita bersandar di tembok beton. Kita tidak bisa menembus tembok. Karena Allah memberi satu realita di hadapan kita. Bahawa tembok ini keras. Kita tidak bisa menembus tembok Kecuali kalau mau babak belur Tapi kenapa jin begitu saja Masuk menembus tembok kita Tiba-tiba sudah ada di dalam kamar kita Jangan kita bilang jin itu sakti Kemudian kita terperangah Kemudian kita minta ini dan itu kepada jin Bukan Tetapi karena kerasnya tembok itu Tidak berlaku realitanya bagi mereka Pada saat yang sama Ya, ketika kita berjalan di jangan jauh-jauhlah di gunung gede. Ya. Di situ ada perkotaan jin. Kita menembus tembok-tembok mereka, apartemen mereka, kantor mereka, pasar mereka, bahkan istana mereka. Istana nya Syekh Durri Kanjana misalnya ya. Maka jin tidak akan mengatakan, "Wah, ini manusia sakti. Bisa menembus tembok kita." Tidak. Karena kerasnya tembok mereka itu hanya berlaku bagi mereka. Realita yang berlaku bagi mereka saja dan bagi kita tidak berlaku. Ya. Jadi ketika saya mengajari alam jin, ya. Itu bukan dalam rangka mengajari klemik. Memang saya ada tujuan lain bagi saya yaitu menangkis tayangan-tayangan yang bersifat menyesatkan ya, tayangan-tayangan di TV misalnya tentang apa itu dunia mistis, uka-uka dan sebagainya. Tidak seperti itu yang kita bayangkan. Itu tujuan saya yang pertama yang di permukaan, yaitu dalam rangka menolak, ya, klenikisme, mistisisme keliru, dunia gaib dan sebagainya, ya, yang sering dita ditayangkan di TV atau dicetak di media cetak secara keliru. Tapi ada tujuan lain-lain yang lebih dalam. yaitu mengajak kepada pemahaman hakikat penciptaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa kita ini ruh asalnya. Tapi kenapa kemudian kita menjadi manusia. Dan sahabat kita yang lain, saudara kita yang lain. Misalnya Syekh Abdul Aziz misalnya. Atau Syekh Samhuriz. Kenapa dia menjadi jin? Takdir dari Allah. Awal dari kodok. Allah adalah kita diciptakan sebagai manusia. Bukan sebagai jin. Itu harus kita terima. Dan mengapa Sheikh Abdul Aziz, Sheikh Samhuris atau Sheikh Sofian dan sebagainya, kenapa jadi jin? Itu satu takdir yang harus mereka terima. Padahal awalnya adalah ruh. Al-arwah junudun mujannada. Awalnya adalah ruh yang dibengket-bengket ke kursi Allah. Dipertarikan ya. Terlalu panjang ini bahasannya sudah satu jam. <laughs> ya, Insya Allah itu satu waktu itu harus membahas alam jin, harus harus. Ya, tapi awas jangan sampai dijadikan sihir ya, marilah <laughs> kaulah. Sihir itu sangat mudah sekali sebenarnya kalau saya mau, kalau kita mau kita sangat mudah. Tapi dosanya kita merontokkan aqidah kita. Karena kita mempersekutukan Allah yaitu menempatkan satu makhluk mentang-mentang gaib. Ya Allah ya Rabbi. Boleh saja jin itu setinggi gedung. Ya, tapi dengan izin Allah kita bisa menciutkan si jin yang sebesar gedung itu hanya sebesar kelingking kita. Ya, kalau kita mau dengan izin Allah. Dan itu semua kembali kepada realita. Nanti juga dalam bahasa alam jin, mau tidak mau saya akan membahas falsafat Jean Baudrillard. Ya. Di Bandung ini ada seorang guru yang saya hormati. Yaitu Dr. Yasrof Amir Piliang. Ya Saya belum pernah bertemu dengan orangnya, tapi setiap tulisan dia di majalah di harian setelah saya ikuti. Dia guru besar di seni rupa ITB. Ya, Bapak-bapak ibu-ibu yang kenal beliau Sampaikan salam saya pada beliau Dia sangat memahami falsafat John Modriller ini Yang kemudian dijadikan landasan untuk uh, Dipakai oleh Wachowski bersaudara untuk membuat Film Matrix ya, Jadi film Matrix adalah pengejauhan dari John Modriller, tapi ingat John Modriller itu adalah Saya yakin beliau itu mencuri dari tasawuf Islam Yaitu tentang Kefanaan dunia ini Mau tidak mau kalau membahas alam jin saya akan menyentuh falsafah John Baudrillard itu. Dari Perancis. Orangnya masih hidup sampai sekarang. Sudah tua. Dan orang yang paling faham filsafat John Baudrillard di Indonesia ini adalah Dr. Yasrof uh, Amir Pilyang. Juga beliau orang Tasawuf. Ya, Sampai di sini dulu bapak-bapak ibu-ibu ya mohon maaf. Waktunya sudah lebih dari lima menit. Bapak Terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa dengan di Al-fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah Al-fatihah.